بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام wa الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا وامنا و حجتنا محمد رسول الله واهل اله واصحابه ومن تبعه هداه ولا حول ولا Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. dan salam untuk Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab Bulan Rajab itu nggak boleh kita lupakan Karena ada beberapa riwayat yang mengatakan Setelah Nabi Muhammad menjelaskan 3 bulan haram Bulan haram itu artinya bulan nggak boleh adanya pertumpahan darah Jadi ada masjid haram, ada bulan haram, ada anak Kalau anak haram itu hasil dari proses yang tidak halal Bulan haram itu setelah Nabi mengatakan salah satu sardun wa wahidun fardun tiga bulan berurut-urut itu bulan haram Zulqaidah, Zulhijah, Muharram. Kemudian ada satu kata Nabi Muhammad, baina Jumada wa Sya'ban Rajab Mudhar ada satu bulan haram dihimpit oleh satu bulan Jumadil kemudian bulan Sya'ban Namanya bulan Rajab Mudar. Banyak yang melupakannya. Sekarang kita berada di bulan Rajab yang termasuk dari bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat, bulan-bulan tidak boleh terjadi pertumpahan darah dan dipesan di dalam Al-Quran setelah Allah menjelaskan tentang 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. فَلَا قَضْهِمُ فِيهِنَّا Jangan kamu menzolimi diri kamu di bulan-bulan tersebut. Sehingga ada pendapat sebagian dari sahabat Nabi RA yang mengatakan perbuatan baik di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan sholat jamaah kita di masjid ini pada kesempatan ini Allah limpahkan dan lipat gandakan pahala kebaikannya. Dan sebaliknya. perbuatan maksiat dan dosa-dosa di bulan-bulan haram -bulan juga berlipat dosanya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa-dosa tersebut pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada semua saudara yang hadir Alquran ada berapa surat yakin seratus berapa ada berapa juz Jadi ada seorang Menteri pada zaman Orde-Orde yang lalu itu pernah diundang oleh seorang Kiai untuk wisuda, santri-santri. Menteri itu hadir duduk di samping Pak Kiai. Pak Kiai mengatakan, Pak Menteri yang kami wisuda ini yang telah menghafal Al-Qur'an 30 juz. Oh, tinggal berapa jus lagi Pak Kiai? Rupanya Menterinya enggak tahu. Kalau Al-Quran itu Makanya saya mau tanya dulu sama saudara-saudara Supaya enggak salah Al-Quran itu 114 surat 30 Kenapa sih 114 surat Turunnya itu beda-beda Kemudian kalau kita lihat Setelah Al-Fatihah langsung panjang Setelah Al-Fatihah Al-Baqarah Al-Baqarah Al-Imran Al imran Panjang-panjang Panjang, -panjang. Pas 30 juz, juz yang ke-30, maaf, mulai apa? Itu nanti ada pembahasan tersendiri dari para ulama, kenapa turunnya berbeda-beda, kenapa yang turun pertama ditaruh di nomor 96. Surat al-alak, ikhra' bismurah bikalaziyah al alak, al alak, al -insan, al alak, insana min Nomor berapa, itu? Susunan dalam Mus'haf, 96. Kemudian al-Baqarah terakhir turun, termasuk. Termasuk surat-surat terakhir, Turun ditaruh nomor, itu nanti ada hikmahnya. Kenapa Ustadz seperti itu? Kalau raja mengambil keputusan yang disuruh mikir raja atau rakyat? Kita nggak punya kerajaan sih, ya udah presiden aja. <laughs> Kalau presiden mengambil keputusan yang disuruh mikir presiden atau rakyat? Presiden menaikkan BBM. Presiden suruh mikir enggak? Yang disuruh mikir, lah ya. Oh, dinaikkan BBM agar subsidi itu nanti begini, begini, begini, begini. Ya, kalau Allah yang memutuskan yang disuruh mikir siapa? Manusia. Kenapa disuruh mikir? Dihormati. Kok tahu disuruh mikir dihormati? Ya, yang paling berharga dari manusia apa? Akal itu dipakai kalau, kalau Kalau berarti susunannya itu ulama berpikir. Nanti namanya ijitihan. Oh diletakkan di sini hikmah ini. Nanti ada ilmu, namanya ilmu munasabah. Ilmu korelasi antara surat dengan surat. Ayat dengan tidak ada satupun dari Al-Quran yang salah tempat. Sama sekali tidak. Wah, ini kayaknya nyambung. Kok habis bentuk al fatihah langsung Al-Baqarah. Mikir. sudah apa? Suruh mikir. Banyak orang sekarang nggak mau mikir. Berarti nggak mau dihormati. Ada kesempatan ini kita akan ambil se sepintas, sekilas salah satu dari 114 surat, ada surat yang cukup menarik. Semua Al-Quran bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Kalau tidak bagus, berarti anda belum mikir. Semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Saking bagusnya, masing-masing memiliki keistimewaan. Masing-masing. Surat Yasin, jantung Al-Quran. Quran. Kemudian ada satu surat yang Nabi Muhammad katakan, Aku ingin sekali surat itu 30 ayat. Aku mengharap surat itu ada di hati setiap orang yang beriman. Surat apa? Al-Muluk Surat Tabarang atau Surat Al-Muluk Ada lagi gara-gara surat yang pendek Saudara mau terkenal di bumi atau di langit? Kayak bulan puasa Dijawabnya susah jawab. Ditanya jawabnya susah Kuasa Saudara pengen terkenal di langit atau di bumi? Benar Ada seorang sahabat nabi nama Abu Dzar al-Ghifari. R.A. Nabi Muhammad itu mengatakan, Wahai Abu Dzar, Malaikat Jibril kirim salam untukmu. Kata Abu Dzar, Hal ya'rifuni Jibril? Apakah Malaikat Jibril kenal saya? Pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada Malaikat Jibril. Wahai Jibril, apakah engkau kenal dengan Abu Dzar? Malaikat Jibril mengatakan, kami Para malaikat Allah mengenal Abu Zar karena banyaknya membaca surat Al-Ikhlas. Pendeknya, Sudah kalau mau terkenal, enggak apa-apa, di bumi enggak terkenal, enggak apa-apa. Itu nanti orang-orang yang terkenal di bumi nangis di akhirat. Nangis di langit. Dibenci oleh penduduk langit. Jadi Al-Quran yang panjang Al-Baqarah. Uh, panjang. Punuhnya Al-Quran. Ada kesempatan ini ada satu surat yang dimulai dengan salah satu asmaul husna, surat ar rahman, surat surat-surat yang lain itu ada yang dimulai dengan huruf-huruf alif lamim, ada yang dimulai dengan huruf-huruf itu kaf ya ayin ada yang dimulai dengan dengan dengan berita, ada yang dimulai dengan surat ar rahman Dimulai dengan salah satu dari Asma'ul Husna Asma'ul Husna ada berapa? Minimal Bukan maksimal Minimal 99 Maksimal berapa? Hanya Allah Karena, maaf Jangankan untuk sifat-sifat Ataupun nama-nama Allah yang sangat agung dan mulia Untuk benda-benda Untuk Suara yang pecah gitu suara bukan Jangankan Untuk nama-nama Allah yang sangat indah Untuk Benda-benda langit saja Masih banyak Yang belum bisa Diwakili oleh kata-kata Dan kalimat Lalu bagaimana untuk Allah yang menciptakan Langit dan bumi Surat Ar-Rahman Dimulai dengan salah satu dari Asma'ul Husna, Rahman. Apa artinya Rahman? Kita orang Indonesia, kalau menerjemahkan Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Ustadz, bedanya apa? Ngasih dulu, baru sayang. <laughs> Itu jawaban paling gampang. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kalau dalam, ha? mohon maaf. Al-Qur'anul Karim begitu agungnya, begitu mulianya, begitu istimewanya jangankan suratnya. Kalimat-kalimat, kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an sudah sudah dikaji secara mendalam oleh para ulama. Wah, oh, Ustaz kok maknanya sama? Kamu belum ngaji dengan lengkap? Karena tidak ada satupun, jangankan kata, huruf, satu huruf dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak istimewa. Semua sudah dikaji, sudah dibahas, sehingga kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran, sebetulnya semua sudah ada jawaban. Hanya kita dapat atau tidak mengaji atau tidak dari guru-guru yang memang mereka mendalami semua yang terkait dengan Al-Qur'an. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau dalam bahasa Arab, Rahman itu setiap ada kata yang ditambah dengan alif dan nun itu bisa berarti meluap. Rahman artinya sayang, lembut. Kalau ditambah dengan alif nun, artinya yang kasih sayang dan kelembutannya meluak luap Mau tahu kasih sayang yang meluap? Ketika kita punya anak masih bayi, bagaimana sayang kita sama anak kita? Begitu dia sudah SMA? Gimana? Mau tahu lagi pengantin baru di bulan maju? Dengan pengantin lama di bulan itu saudara kalau kalau jalan-jalan di Kuala Lumpur itu di KLCC itu ada taman, sudah lewat di situ, taman itu banyak tulisan. Itu ada tulisan salah satu tulisannya itu karena cinta racun menjadi madu. Bukan karena cinta, racun karena tidak cinta madu jadi rahman yang kasih sayangnya meluap rahim nanti dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan ya karim, rahim, halim, alim sifat-sifat itu melekat. Kita sebagai umat Islam dianjurkan setiap memulai aktivitas itu membaca Ar-Rahman. Oh, ada yang mengganti. Ustaz, saya baca tuh ada yang keren. Keren itu belum berarti bagus. Iya. Keren itu bukan berarti bagus. Keren. Apa kerennya? nggak usah pakai bismillah ganti dengan apa? Dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan semua agama. Keren Keren kan? Kelihatannya keren enggak? Kelihatannya. Loh. Kan ada orang kelihatan cakep padahal ada kelihatan pintar padahal atas dengan nama Tuhan semua agama itu keren Ustaz, ganti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Arab polak sebentar apa arti Rahman dan apa arti Rahim Allah itu sayang kepada hamba-hambanya sebelum ada agama atau sesudah ada agama Allah sayang Sebelum ada agama atau sesudah ada agama? Sebelum. Berarti mana lebih bagus? Rahman dan Rahim atau? Sebelum ada agama, sebelum makhluk diciptakan Allah sudah Rahman. Baik. Baik. Rahman itu yang kasih sayangnya meluang. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang meyakini dan kita sedang mengkaitkan semua aktivitas kita Dengan Tuhan yang kasih sayangnya meluap Dan kasih sayangnya selalu melekat Surat Ar-Rahman dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW Dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan Innalikulli syai'in arusan wa arusul Quran suratul Rahman Segala sesuatu ada pengantin Pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman Pengantin Al-Qur'an adalah surat kalau disebut pengantin apa yang hadir di benak kita? Kalau disebut pengantin apa yang hadir di sini? Pernah lihat pengantin? Apa yang terlihat? Huh? Gomerlang Yang pipinya nggak jelas kalau jadi pengantin pipinya warna Nah, panggil tukang make up panggil semua nanti. Al-Qur'an itu indah. Salah satu dari keindahan Al-Qur'an ada di dalamnya pengantin. Pengantin Al-Qur'an. Kenapa disebut pengantin Al-Qur'an? Para ulama berijtihad berusaha berusaha keras untuk memahami Kenapa ya dijuluki pengantin Al-Quran? Oh, karena surat tersebut Mendemonstrasikan Tanda petik demonstrasi itu Kita ngomong demonstrasi sekarang takut Nanti dianggap makar Memaparkan Mendemonstrasikan Tanda petik Mendemonstrasikan melalui Surat Al-Rahman Kenikmatan-kenikmatannya Ar-Rahman. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. al quran Khalaqal Insan. Al-Lamahul Bayan. Asyamsu al-Qamaru bihusban. Wa najmu wa syajaru yasjudan. Terus. Huruf akhirnya itu non semua. Ma. didominasi oleh huruf nun. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Huruf nun akhir ayatnya selalu kecuali nanti beberapa itu. Tabarakasmurabbikal Allah mendemonstrasikan memaparkan kenikmatan-kenikmatannya. Setelah Allah mengatakan Ar-Rahman yang kasih sayangnya meluap, Allamal Qur'an mengajarkan Al-Qur'an, khalaq al-insan. Menciptakan manusia, kenapa didahulukan mengajarkan Al-Qur'an, baru setelah itu menciptakan manusia? Mestinya, Mungkin orang yang berpikir secara sederhana, dia akan mengatakan susunannya itu semestinya menciptakan manusia, baru mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa yang didahulukan mengajarkan Al-Qur'an? Jawabannya, kalau saya, Anda... Sayang dengan anak kita yang kita berikan untuk anak kita. Duit satu karun. Kalau kita sayang dengan anak kita, sayang yang berkualitas, apa yang kita berikan kepada anak kita? Pendidikan. Ilmu. Ar-Rahman. Tanda sayang Allah apa? Al-Malquran. Baru khalaqan Alamahul bayan Tanda sayang Allah Allah mengajarkan Al-Quran Setelah itu baru disebut Menciptakan manusia Bagaimana Syekh Mutawali Sha'rawi Ulama ahli tafsir Masa yang baru-baru ini Alayhi rahmatullahi wabarakatuh Itu beliau mengatakan Untuk memberikan gambaran Yang mudah memahaminya Kalau Anda membeli alat elektronik yang paling mahal, yang Anda tanya apa ya? Katalognya. Kalau enggak ada katalognya, Insya Allah, Insya Allah, mahal tanpa katalog. Operasikan sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Al-Qur'an laksana seperti katalog yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana mata, bagaimana telinga, bagaimana mulut, bagaimana hati, bagaimana tangan, bagaimana kaki, bagaimana, bagaimana, bagaimana? Katalog Al-Quran. Karena kalau anda memiliki Alat elektronik yang sangat mahal, tidak dilengkapi dengan katalog, itu akan merugikan dan membahayakan. Tanda sayang Allah, Allah mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran turunnya bukan sekaligus. Turunnya? Bentar. Berapa lama? Yang muslim cuma yang muslim. Berapa lama Al-Quran turunnya? Dua puluh dua tahun, dua bulan, dua puluh dua hari. Kenapa Allah enggak mampu menurunkan langsung? Mampu. Yang enggak mampu? Turunnya bertahap. Iqra dulu lima ayat. Kemudian Al-Mudasir, Al-Muzamil, Al-Qalam. Terus ada peristiwa. Tidak ada peristiwa, malam hari, siang hari, di perjalanan, dalam keadaan tidak di perjalanan, itu turun berangsur. Kurang lebih 23 tahun. Kenapa demikian? Karena manusia nggak sanggup kalau turunnya. Sayang Allah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia. Saudara, mohon maaf, tolong jawabnya jujur. Saudara lahir sengaja atau enggak sengaja? Kita lahir sengaja atau enggak sengaja? Sudah udah lahir, Bro. Kita lahir sengaja atau enggak sengaja? sudah lama lahir kok enggak paham. lahir nih sengaja apa enggak karena abis ini ada pertanyaan lagi yang kedua jawabannya harus yang pertama dulu nih kita lahir sengaja pengasengaja nggak ada nggak ada urusan dengan pikiran kotor lo ada karena pikiran kotor jadi kalau ditanya pikirannya kotor terus enggak tidak ada yang terjadi semut yang kecil sekali kecil sekali lahirnya di tengah malam yang gelap di dalam goa yang sangat gelap sengaja Allah ya tidak ada yang tidak sengaja sekarang pertanyaan yang selanjutnya jadi kalau ditanya kita lahir sengaja apa nggak sengaja sengaja semut aja yang nggak punya akal Allah menciptakannya sengaja kalau saudara nggak ada kegiatan bagi santai gitu nggak punya kerjaan nggak punya kerjaan lihat semut yang paling kecil di dalam kepalanya ada apa ada pikirnya suka perhatiin ada jangan dipikir kepala semut nggak ada apa-apanya dalam semut yang kecil yang paling kecil di kepalanya ada otak yang memfungsikan kita lahir sengaja karena nggak ada yang muncul tidak sengaja jangan dipikir Tuhan tuh orang Indonesia jadi banyak gitu Tuhan tahu pertanyaan selanjutnya nyesel nggak jadi manusia nyesel bener <laughs> yakin sudah nggak nyesel jadi manusia kenapa Tidak boleh bohong, ini bulan Rajab di masjid. Nyesel tidak jadi manusia. Nanti ada surat dalam Al-Qur'an, surat An-Naba, Juz yang 30 itu surat An-Naba. Maaf, orang-orang yang kafir tidak percaya kepada Allah. Tidak beriman kepada Rasulullah. Tidak percaya akan adanya hari akhir nanti. Di hari kiamat, jomaya pulukah biruya kuntu Yang tidak beriman kepada Allah, yang mengingkari hari kebangkitan, pada hari kebangkitan dia akan mengatakan, Duhai lebih baik aku menjadi tanah, karena kalau tanah tidak ditanya, kalau tanah tidak dimintai pertanggungjawaban. Sekarang saya mau tanya sama saudara, semuanya jawabannya harus, gak usah dijawab dengan mulut dalam hati hidup. Nyesel gak jadi manusia? Dalam hati dijawabannya Gak usah dijawab. Baik. Manusia makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehebat-hebatnya makhluk yang lain tidak memiliki kehebatan yang Allah sudah siapkan untuk manusia. Bisa di udara, bisa di darat, bisa di mana manusia? Sekarang itu saudara di Jakarta Bisa ngobrol sama orang yang di jauh pulau sana Jauh pulau Manusia punya kelebihan Banyak kelebihan Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah kenikmatan Kalau binatang hanya dikasih Jasad Dikasih fisik Tidak dikasih akal. Manusia dikasih. Allah setelah mengatakan, mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia. Artinya kita diciptakan sebagai manusia itu adalah kenikmatan. Lalu Allah jelaskan banyak sekali matahari dan rembulan pada perhitungan yang sangat teliti. Kemudian Allah banyak kenikmatan yang disebut dalam surat Ar-Rahman. Kemudian ditanya oleh Allah 31 kali. Badi a'i'ala i'r'abhikumah. Saudara pernah jawab pertanyaan itu? Kalau saya bertanya kepada anak saya, saya tanya satu kali tidak dijawab, dua kali tidak dijawab, tiga kali tidak dijawab, bagaimana? Bentar. Kalau tiga puluh satu kali ditanya tidak dijawab? Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatannya dan nanti para ulama membahas lagi bahasa Arabnya nikmat apa nikmat tapi kenapa surat ar-rahman Allah mengatakan Fabi ayyi ala bukan Fabi ayaati nikmat hirobi para ahli bahasa akan menguraikan bedanya nikmat dengan ilwun Ala dari ilwun alun ilwun kenikmatan yang menyala yang kelihatan. Itu namanya ala. Kalau nikmat boleh kelihatan, boleh tidak kelihatan. Makanya ditanya, fa Setelah Allah menjelaskan kenikmatan-kenikmatannya tersebut di sisi P 31 kali pertanyaan. Pertanyaan dijawab atau nggak dijawab? Saudara kalau nanya enggak dijawab senang enggak? 31 kali. Fabi ayy ala kuma ma Langit nikmat. Iya. Bumi nikmat. Di bumi ini Anda mendapatkan banyak nikmatan. Kemudian nanti sampai di sana disebut waliman khafama qama rabbi jannatan untuk yang takut menjaga dirinya karena akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah, bagi yang takut itu akan mendapatkan dua surga. Kemudian dijelaskan lagi wa bin doonihi jannatan, dari dua surga itu ada dua surga lagi. Fa sudah jawab Ustaz Allah Maha tahu kenapa Allah bertanya baik Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah Musa apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa Nabi Musa bisa jawab Engkau maha mengetahui. Kan bisa jawab seperti itu. Tapi jawaban Nabi Musa bagaimana? Panjang! Yang di tangan kananku ini adalah tongkatku. Yang tongkat ini aku gunakan untuk aku bersandar. Untuk aku mengembala kambing-kambingku dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kenapa jawabannya panjang? Kekasih kalau bertanya biasanya kekasih jawabnya panjang atau pendek. Sudah kalau ditelepon sama kekasih jawabannya panjang atau pendek. Panjang. Kalau yang nelfon musuh jawabannya? singkat. Dimana? Terserah. Maaf. Fadi'ai'i'ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Saudara, karena waktu kita terbatas, nanti kalau di rumah lagi santai, coba itu. 31 kali itu. Pembagiannya, 8 kali pertama diulang Fadi'ai'i'ala'i rabbikuma tukadziban. Tentang apa? Kemudian setelah itu tujuh kali, Fatihaillahirobbikumatu kazaiban tentang apa? Kemudian setelah itu delapan kali tentang apa? Kemudian delapan kali yang terakhir tentang apa? Coba lihat. Oh, delapan kali yang pertama itu pengulangan Fatihaillahirobbikumatu kazaiban atau pertanyaan Fatihaillahirobbikumatu kazaiban kenikmatan kenikmatan di dunia. Tujuh kali setelah itu tentang azab api neraka. Loh, kok kenikmatan ada azab api neraka? Ya, seorang yang selamat dari kecelakaan. Nikmat bukan? Nikmat bukan? Seorang yang selamat dari kecelakaan? Kemudian setelah itu delapan kali tentang dua surga. Kemudian delapan kali yang terakhir tentang dua surga yang berbeda dengan dua surga yang pertama Ulama berfikir, merenung, ambil kesimpulan. Oh, delapan, tujuh, delapan, delapan. Berapa itu? Elapan, tujuh, delapan, delapan. Berapa? Ustaz, kalau duit saya cepat, Ustaz. Kalau ngitung, berapa itu, coba Elapan, tujuh, delapan, delapan. Berapa itu? Tiga satu. Kenapa delapan temanya tentang ini, kemudian tujuh temanya berbeda, kemudian delapan yang kedua, delapan yang ketiga, temanya gini. Kenapa? Oh, pintu neraka ada tujuh. Pintu surga ada? Pintu surga ada Sudah, Sudah. Udah siap lah masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakinnya? Kalau saudara jawabannya nggak yakin, persis seperti orang yang setiap hari ke kantor ditanya, Kenapa kamu ke kantor dapat gaji? Wallahu'ala. Aneh ya? Kalau kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini, melakukan amal-amal yang memang ditugaskan, diwajibkan oleh Allah, dan menjauhi larangan, nggak yakin masuk surga, aneh nggak? Makanya umat Islam banyak yang hidup segan, Karena enggak yakin, bagaimana Anda tidak yakin bahwa apa yang Anda lakukan apalagi sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Harus kita tanamkan beda yakin dengan jamin. Jamin sama yakin beda. Kita tidak menjamin, tapi kita harus menanamkan kalau sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, nggak yakin masuk surga dipeluk saudara sama setan. Setan bilang yang begini saya suka. sudah capek-capek ibadah tapi udah capek-capek kerja tapi enggak yakin. Enggak kira kenapa kamu setiap pagi sana? Enggak tahu. Digaji enggak? Mudah-mudahan sih digaji. Kalau untuk urusan yang seperti itu saja Anda yakin, lalu bagaimana dengan urusan yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Singkatnya, pengantin Al-Qur'an adalah surat Ar-Rahman. yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan kenikmatan-kenikmatan di dunia sampai di akhirat, dua surga, dua surga yang lebih dari itu, kemudian kita ditanya, kenapa kita nggak jawab? Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi Muhammad menegur beberapa para sahabatnya dengan mengatakan malakum al-jinnu afsahum minkum. Kenapa kamu bangsa jin lebih fasih Tidak aku bacakan fa ayyi ala'i rabbikuma kecuali bangsa jin langsung menjawab la syai'a tidak ada satu pun dari kenikmatanmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Mulai hari ini kalau di dalam salat kita membaca surat ar-rahman dalam hati kita katakan tidak ada satu pun dari kenikmatanmu Wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, punya kesempatan untuk menjawab, Ustadz berarti menjawabnya 31 kali. Bukankah kekasih yang bertanya, kita senang sekali kalau ditanya sama kekasih. Ada orang itu mengatakan, saya satu hari, 24 jam, nggak pernah ditelepon sama pasangan saya. Berarti? Berarti? Kita ditanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Kita sebagai muslim di Indonesia. Kalau baca surat Ar-Rahman, jawabannya itu harus lebih mantap. Hujan turun. Iya. Kita kan hujan? Hujan turun. Negara, ada presidennya, ada wakilnya, tidak ruwet-ruwet. Tidak ada problem yang berarti. Ketika membaca surat Ar-Rahman tuh jawabannya harus lebih mantap. bandingkan dengan muslim yang tinggal di Afrika hujan nggak turun-turun kerja susah sekolah susah makan susah tidur susah baca surat ar Rahman gimana surat ar Rahman itu hanya untuk orang Indonesia orang Arab atau orang ar man? Begini saudara sebagai penutup kalau saudara dapat hadiah lima juta. Ada yang datang, pak buat bapak nih, bu nih buat ibu 5 juta. Bersyukurnya gimana? Terima kasih gimana? Gak ngapa-ngapain dapat? Eh yang kedua seperti itu juga ngasih 50 juta. Ekspresi gembiranya yang pertama dengan yang kedua beda gak? Yang pertama gimana? Masih ada apa ya? Saya dapat gini, makasih deh. Kita kan, kalau yang kedua 50 juta, gimana? Terima kasih. Eh dapat 500 juta yang ketiga. Ekspres ini gimana? Pinsa. Yang pertama 5 juta kan. Terima kasih. Ya 50 juta. Ambil rokok ya. Masyaallah, terima kasih. Yang 500 juta. Pinsa. Baik. Kita sebagai Muslim, penduduk Indonesia Negara yang besar Yang luar Mustinya bersyukurnya Lebih dari Mereka yang membaca Surat Ar-Rahman, mereka tinggal di Iraq Mereka tinggal di Syria Ada bom lewat Ada Peledakan masih mengakui nikmat Allah enggak? yang di sana saja harus bersyukur apalagi aneh sekali dapat 50 juta ha, makasih 50 juta makasih 500 juta makasih ekspresinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat nikmatnya Dan mudah-mudahan setiap kita membaca Al-Qur'an, kita memiliki hubungan dengan Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad berpesan, ikraul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, nangis. Kalau nggak bisa nangis, usahakan menangis. Bagaimana kalau seorang anaknya sekolah di luar negeri? Zaman belum ada internet, itu pakai surat. Kirim surat. Begitu surat datang dari luar negeri, orang tuanya juga Nangis. Ya. Dapat surat. Ibunya menerima surat, nangis. Beritanya, berita gembira, nangis juga. Karena ada hubungan. Nabi meminta kepada kita, ketika kita membaca Al-Quran untuk menangis, maksudnya kita memiliki hubungan dengan Al-Quran. Jangan seperti membaca Koran. Ada gak orang baca Koran? nggak ada hubungan dia dengan. Tapi kalau baca Al-Quran, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. mudah-mudahan yang membaca surat ar Rahman kata para ulama siapa yang membaca surat ar Rahman dengan baik delapan pintu surga sudah menunggu dia yang mengamalkan apa yang ada di dalam surat ar Rahman dengan banyak bersyukur dia akan dihindari dari tujuh pintu api neraka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat Allahumma barik lanafi redja pohshaban walelah Ramadan mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semuanya keberkahan sepanjang bulan Rajab, bulan Sya'ban dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita kemampuan, kenikmatan, keindahan untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan puasa, dengan salat malam, dengan membaca Al-Qur'an dan kita mengatakan la syaia' 'alaika rabbana nuka tidak ada satu pun dari kenikmatanmu, wahai Tuhan kami yang kami dustakan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur terhadap nikmat nikmatmu dan beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan darimu. Rabbana atina fid hasanah hasanah amma dari banyak kurangnya dari saya mohon diwaruhi mohon maaf yang suas-suasnya terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh